Oke, okay. yang berikut ini kami bukan hanya teman melainkan saudara daratan komuniti bersama S A -E R A dibaca untuk anda semuanya yang satu ini kental banget dengan tembang-tembang terpopuler Indonesia di percaturan balan nanti kamu singkang dulu. Daratan community bergetar, daratan community bergoyang, S A R A, Sarah.